InsyaAllah, orang atas beberapa pertama tadi tentang masalah saya melihat bahwasannya kalau ini diterjemahkan sebagai bentuk problema, sedangkan bahasa Arabilah atau masakil, maka saya melihat terkadang di dalam istilah Islam kosakata bahasa Indonesia banyak yang tidak bisa apa semakna dengan apa yang ada di dalam bahasa. Seperti misalnya Kalimat mawaddah itu sendiri Sulit kita untuk mencari Padanannya Karena mawaddah itu banyak sekali unsur Yang ada di dalamnya Ada unsur cinta Ada unsur kasih sayang Yang semuanya di dalam bahasa Indonesia Mawaddah warahmah adalah kasih dan sayang Padahal unsur rahmah dengan mawaddah itu sendiri Berbeda begitu. Nah, ini Ini Akhirnya, ya, kalau saya melihat penerjemah ingin menyederhanakan, ingin menyederhanakan pemaknaan kata, ya, sehingga pembaca bisa lebih ya, memfokuskan permasalahan itu kepada hal-hal yang menjadi esensi daripada buku itu. Esensinya apa? Esensinya bahwasannya. Buku ini mencoba untuk memberikan bimbingan kepada kaum muslimin di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bimbingan dengan cara apa? Bimbingan dengan tarekah atau cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena beliau adalah orang yang memang ya, merupakan katakan terjemahan langsung dari Al-Quran. Bagaimana beliau membumikan Al-Quran? Bagaimana beliau memberikan penjelasan-penjelasan Al-Quran dan kemudian beliau s.a.w. mengamalkan tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, ketika mencoba untuk merumuskan permasalahan-permasalahan, kesanalah sebenarnya pembaca itu diarahkan oleh penulis buku ini. Ya. Sehingga, ya, yang dimaksud dengan problema di sini adalah muara akhir daripada rumah tangga itu sendiri. Adalah ya, berbuntut kepada perceraian. Ya, yang perceraian ini akan mengakibatkan ekses negatif. Timbulnya apa? Timbulnya mungkin ya, terjadinya anak yang lahir dari keluarga broken home. Ya, itu sebenarnya. Makna broken home inilah yang ingin sebetulnya dikikis. Bahwasanya rumah tangga yang baik yang seperti apa yang akhirnya akan melahirkan generasi-generasi dari produk rumah tangga broken home ini ini yang tidak diinginkan ya. saya pikir arah daripada alur buku ini adalah ke sana Selain tentunya faktor pendekatan-pendekatan kepada apa namanya pendekatan-pendekatan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala bahwasanya yang lahir dari generasi yang dilahirkan dari rumah tangga itu adalah orang-orang yang betul-betul. Dia ahluk tauhid tidak menyekutukan Allah, dia adalah orang yang senantiasa beribadah sesuai dengan tuntunan sunnahnya dan seterusnya. Itulah yang sebenarnya ingin digambarkan bahwasanya rumah tangga yang semacam itulah yang menjadi tujuan daripada setiap muslim ataupun muslimah yang berumah tangga, ya. sehingga penggunaan kata masalah ataupun kata masyakil ya, ini adalah Bentuk-bentuk yang kemudian diterjemahkan oleh penerjemah buku ini Dengan bentuk-bentuk yang simple ya. Diterjemahkan dengan sesuatu yang nyaris sama dan Sulit untuk dijadikan mencari persamaan kosa katanya ya. Dari kata masalah ini ya. Masalah sudah menjadi bahasa baku bahasa Indonesia Masalah yaitu Masalah ya. Masalah adalah masalah Dan masyakil diterjemahkan. Kemudian masakil ini diterjemahkan dengan problema. Ya. Yang problem itu sendiri adalah adopsi dari bahasa Indonesia mengadopsi dari bahasa lain. Begitu. Nah, kemudian menjadilah bahasa ini, problem ini menjadi bahasa yang baku juga. Ya. Dan seterusnya demikian. Jadi, eh, kita perlu nanti mengkaji lagi. Baik secara apa namanya ilmu bahasa ya, dalam hal ini tentu saja tidak cukup mempelajari ilmu bahasa dari sisi bahasa Arab tetapi juga mempelajari bahasa asal usul bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia dan ini masing-masing memiliki kaidah-kaidah yang berbeda nah, <tuh> kalau sudah demikian permasalahannya kembali ke ahli bahasa ya, ahli bahasa untuk melakukan bentuk penerjemahan, ataupun pembakuan daripada bahasa ini. Tetapi yang jelas kita memahami bahwasannya, ya, masalah, ataupun problem, ataupun masyakil, ya, itu senantiasa mesti ada ya, di dalam kehidupan rumah tangga itu. Dan bagi orang yang beriman, ketika ditimpa dengan berbagai macam ujian, cobaan, atau yang kita sebut dengan masalah, Ataupun muskilah, maka itu akan menambah kesabaran, menambah ketawakalan kita, menambah sikap istiqomah kita, menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi rumah tangga tanpa problema, problem itu sendiri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, masalah. Masalah adalah hasil adopsi dari bahasa Arab. Gitu. Nah ini tentu nanti pakar bahasa yang mencoba untuk menjadikan bagaimana mentarji, ya artinya menjadikan mana yang paling mendekati kepada pemahaman-pemahaman yang sama ataupun yang tidak mengandung perbedaan-perbedaan yang... Kemudian yang kedua tadi, terkait dengan masalah kufu, ya. bagaimana yang sekufu. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam masalah kufu ini. Ya. Tapi yang jelas... Ya. Permasalahan sekufu ada yang terkait dengan masalah agama. Sekufu ada terkait dengan masalah keturunan. Dan hal-hal yang demikian ini, sekufu dalam masalah untuk melanjutkan kepada pernikahan, adalah bagaimana kita mencoba untuk melihat permasalahan kufu ini. Artinya, jangan sampai masalah kufu ini kemudian menjadi sesuatu yang menjadikan rumah tangga itu ya, tidak bisa balance, tidak bisa seimbang, tidak bisa istiqomah itu tadi. Kufu dalam masalah din mungkin ada perbedaan bisa kemudian dikejar dengan proses ta'lim itu tadi. Ya, kekurangan mungkin istri memiliki kekurangan, suami juga mungkin memiliki kekurangan dan kemudian ya, kufu ya, persamaan kesetaraan ya, dalam hal Tugas nah, ini yang nanti akan yang sekarang sedang dilansir oleh para pegiat emansipasi, ya, kesetaraan dalam masalah gender ini yang harus diwaspadai. Ya. Kenapa? Seakan ingin membalikan ataupun membolak balikkan fungsi dan apa tugas daripada masing-masing suami, dan, sehingga kasusnya akan melebar panjang. Ya. Nah, misalnya seorang istri yang bekerja akhirnya merembet. Merempet apa? Ya, misalnya kasus-kasus uh, reaktualisasi hukum Islam ya, Reaktualisasi hukum Islam Yang kemudian waris itu tidak adil Kalau wanita dapat setengah bagian daripada laki-laki Itu lari, lari ke sana Ujung daripada pemikiran ini adalah pemikiran yang semacam itu Nah ini tentu saja akan mendongkel terhadap nilai-nilai syariat Islam Yang telah jaga dan dipelihara oleh para ulama ya, terhadap nilai-nilai tersebut. Kemudian terkait dengan masalah bagaimana supaya istiqamah. Ya. Yang pertama adalah doa. Kita harus banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dikuatkan, untuk diberi kekuatan untuk bisa istiqamah. Karena sesungguhnya hati ini adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallib al-qulub Thabit qalbi ala dinik Wahai yang membolak balikan hati Kokohkan hatiku ini Kepada Di atas dasar agamamu Ini maknanya bahwasannya Yang membolak balikan hati itulah Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Ibn qayyim rahimahullah Mengatakan ya, Hati itu dikatakan al-qalb Al-Qalm. Ada terminologi bahasa Al-Qalm. Karena memang sifat hati itu berbolak balik. Hati itu dikatakan apel, Karena dia mampu untuk menangkap, mengikat. Sesuatu yang dari luar untuk kemudian bersemayam di dalam hati tersebut. Hati dikatakan juga Fuad. Karena memang dia memiliki fawaid. Faidah-faidah yang bisa dia terima. Sehingga fuad, kalb, akal itu semua artinya adalah dalam bahasa Indonesia hati. Nah ini lagi kembali kepada masalah tadi. Bahasanya bahasa Indonesia cukup dengan hati saja. Padahal maknanya berbeda-beda antara akal, kalb, fuad. Menurut Ibn al rahimahullah, akal, kalb, fuad sama satu that, tetapi dalam bahasa Indonesia akal cenderung kepada rasio, cenderung kepada hal yang sifatnya kognitif. Nah, di sini terjadi apa perbedaan ya, antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. itu salah satu apa namanya kekurangan bahasa Indonesia untuk tidak bisa secara penuh menangkap makna Yang terkandung di dalam bahasa Arab Sehingga dengan hati yang kita memohonkan Mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk diberi kekuatan ya, Itu kemudian bisa bersikap istiqamah Selain tentunya Upaya kita adalah bagaimana ya, Supaya jiwa ini adalah tetap Dalam keadaan istiqamah Maka kita harus menjauhi Ya Apa-apa, ataupun uh, biah lingkungan yang tidak mendukung terhadap proses keberlangsungan istiqomah. Dalam sebuah hadis kursi dinyatakan, Inni khalaktu ibadih yeah. hunafa. Fadstalat humus syaitin. Sesungguhnya aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Aku telah menciptakan hamba-hambaku yeah. dalam keadaan hunafa. Dalam keadaan dia berada di jalan garis yang lurus sesuai dengan fitrahnya, yaitu mentauhidkan Allah, yaitu berasal dia dalam keadaan Islam. Maka kemudian setan, para setan menggelincirkan, memalingkan hamba-hambaku tersebut. Dijelaskan oleh para ulama bahwasannya para setan ini adalah termasuk juga setan dari kalangan jenis manusia dan juga setan dari kalangan jenis jin. Maka dari kalangan jenis manusia Bisa saja setan itu menjerumuskan seorang hamba Allah dari fitrahnya, kemudian menjadi menyeleweng. Itu karena setan dari jenis manusia. Bisa dia itu dalam kedudukan sebagai tetangga, bisa dia kedudukannya sebagai teman sejawat, bahkan mungkin orang tuanya sendiri yang menjerumuskan hamba Allah tersebut untuk kemudian menyimpang dari Sikap Hanifnya itu tadi berada di atas garis yang lurusnya tersebut. Ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kulo Mauludin yuladu al-fitrah, bahwasanya setiap manusia itu ya, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Para ulama mengatakan ada yang mengatakan fitrah di sini adalah dalam keadaan berislam. Ya. Ada yang mengatakan berpendapat bahwasanya fitrah di sini dalam keadaan dia bertauhid Dalam keadaan dia bertauhid, fa bawahu yeah. awi awi maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut kemudian dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi penyembah api. Ini maknanya bahwasannya orang tua yang mengarahkan anaknya kemudian menjadi Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Ini adalah syaitan yang dia menyimpangkan fitrah anak dari asalnya itu tadi. Asalnya bertauhid, berislam, kemudian menyeleweng menjadi sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan kondisi yang demikian ini menjadikan berarti lingkungan keluarga itu adalah sesuatu yang akan mengalihkan dia dari sikap istiqomah itu tadi. Yang seharusnya anak ataupun Orang yang ada di bawah kehidupan Di bawah tanggung jawabnya itu Dia dalam keadaan lurus Istiqomah di atas jalan tersebut Tapi kemudian ya, kemudian Dia Menyimpang dari yang Ditentukan oleh Allah dan alam Dan kemudian Yang ketiga bagaimana Kita memanage waktu Supaya ta'lim juga bisa Kemudian tugas-tugas kehidupan rumah tangga juga Tidak terbengkalai Ya tentu saja ini perlu, ya artinya perlu banyak kita belajar dari hal-hal ya, yang bisa kita ambil pelajaran. Ya. Artinya bahwasanya masalah manajerial waktu, bagaimana dibagi tugas tugas seorang ayah, tugas seorang bapak atau tugas seorang istri, ya. bagaimana mereka bisa melangsungkan tugas-tugas itu sesuai dengan Dengan bidangnya masing-masing Tidak kemudian Tugas-tugas itu ya, Satu dengan lainnya Tumpang tindih ya. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwasanya Seorang suami membantu istrinya Atau seorang istri membantu suaminya Atau bahkan Anak itu sendiri ya, Bisa membantu kedua orang tuanya nah, Ini adalah terkait Kepada proses ta'awun Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ya memerintahkan kepada kita untuk ta'awun alal birri wattaqwa, wala ta'awa alal ifmi, wal tolong menolonglah kalian dalam masalah kebaikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang bongkar, yang tidak oleh Allah Subhanahu wa taala maka yang demikian ini bisa dimusyawarahkan Antara suami dengan istri. Bagaimana mengatur permasalahan rumah tangganya. Karena ketika kita melihat permasalahan yang ada di rumah tangga. Satu kasus rumah tangga dengan rumah tangga yang lainnya akan berbeda. Ya. Tetapi di manage. Kalau misalnya ta'alim itu hari ahad. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu bisa selesai sebelum hari ahad sehingga Ahad itu merupakan hari keluarga untuk refreshing keadaan jiwa rohani kita, keilmuan kita dan seterusnya. Jadi di manage pekerjaan itu harus selesai misalnya sebelum hari Ahad. Sehingga hari Ahad, malam hari Ahad sudah dalam keadaan siap untuk bisa hadir di dalam tak. Demikian seterusnya ya. Begitu juga dalam masalah pengasuhan. Ya, kadang-kadang anak menjadi masalah Ya, ya. Bagaimana supaya taklim itu bisa berjalan lancar, anak tidak mengganggu? Ya. Tentu di sini harus ada beberapa personil yang memang dia suka relawan untuk bisa mengurusi anak-anak, sehingga proses taklim tidak terganggu. Kadang orang tua cemas, anak saya siapa yang merawat sementara ya, kedua orang tuanya sedang belajar ya. dan proses belajar itu pun di, diatur waktunya. Proses belajar itu diatur waktunya, ya. artinya diatur bahwasannya di tengah kesibukan, ya. demikian padat, ya. kita harus mencoba untuk menyelak-nyelakkan waktu yang secara khusus itu adalah digunakan untuk taklim. Taklim kalangan ummahat ibu-ibu diberi waktu porsi. Ya. Bagaimana supaya bisa taklim? Pekerjaan seluruhnya harus sudah selesai menjelang taklim itu. Wabillah alam bishawab. Ini tergantung daripada musyawarah daripada suami istri untuk bisa menyiasati yang ya, ini artinya bahwasanya ketika kita memilih calon bisa menimbulkan konflik artinya konflik di sini bukan peperangan bukan pertempuran antara orang tua dengan anak tetapi yang dimaksud di sini adalah adanya ketidaksetujuan dari pihak orang tua itu bisa dan sangat tidak mustahil terjadi. Tetapi yang perlu ditekankan di sini, ya, ketika seseorang sudah menentukan pilihan, ya, maka hendaknya pilihannya tersebut bisa dikomunikasikan kepada orang tua secara baik. Kadang-kadang ada kasus-kasus, orang tua ingin tahu juga calonnya seperti apa. Ya. Jadi sebelum memang diberitakan kepada orang tua, ya. Jangan sampai kemudian orang tua kaget. Ya, tetapi lebih bagusnya adalah dikomunikasikan. Kekurangan, kelebihan daripada ya, calon yang akan kita pilih tersebut. Ya, dia punya kelebihan begini, begini, begini. Ya. ya selain itu juga karena dia manusia ada kekurangan-kekurangannya. Dan itu harus dikomunikasikan. Ya, jangan sampai kemudian orang tua... Dia memberikan penilaian tidak setuju adalah karena apa? Karena ketidaksetujuannya hanya hal-hal yang sifatnya sepele, hal-hal ya, yang sifatnya sepele. Ya, sepele di sini misalnya, ya, karena misalnya ya, apa? Si calon ini, ya, si calon ini ketika misalnya orang tuanya ada ya, tidak bisa memberikan apa namanya jamuan sehingga diketahui oleh ibunya oh calonnya nggak bisa masak ini bagi seorang ibu yang idealis dia akan melihat wah oh, nggak bisa masak calon mantuku misalnya ya. calon mantu saya kok nggak bisa masak ini bagaimana kita mencoba meyakinkan kepada ibu bu masalah masakan nanti bisa sambil setelah nikah belajar Ya, kemudian, dan seterusnya, dan seterusnya. Sama halnya ketika ada calon ya, datang, kemudian orang tuanya tidak setuju. Gara-gara apa? Gara-gara calonnya belum punya rumah. Ini kan kasusnya sama sebetulnya. Jadi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya, permasalahan itu bisa kita yakinkan orang tua untuk kemudian masalah rumah kan dulu ibu juga menikah belum punya rumah. Dulu juga Bapak menikah belum juga punya rumah ya gitu dan seterusnya ya. Nah kemudian juga yakinkan kalau memang tidak sukanya karena tidak bisa masak maka yakinkan bahwasanya sekarang ya besok ya, banyak buku-buku yang mengajarkan tentang bagaimana cara memasak ya, Bagaimana masakan-masakan sekarang yang demikian bisa disajikan dengan instan artinya, Permasalahan itu tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga dia, ya anaknya dengan calonnya tua, calon mantuku tidak bisa mencuci. Ya, bagaimana kita menghadirkan solusi tidak bisa mencuci? Ya, kita akan bisa apa? Kita akan beli mesin cuci bila perlu. Jangan satu lima. Ini adalah upaya-upaya untuk meyakinkan kepada orang tua bahwasannya masalah itu ada solusinya, ya. ada jalan keluar yang terbaik. Ya. Jalan yang terbaiknya bukan menolak tetapi memperbaiki dari sifat-sifat yang tidak disetujuinya itu nah, maka Oleh karena itu kalau orang tua tidak setuju kepada calon yang sudah kita pilih tanya tidak setujunya di mana Apa yang menyebabkan Bapak Ibu tidak setuju ya. tidak setuju karena nggak bisa masak tidak setuju karena nggak bisa nyuci tidak setuju karena ini ini ini dan seterusnya Nah, ketika kita mendapatkan permasalahan, bahwasanya inilah titik yang menjadi ketidaksetujuan itu, maka titik itulah yang harus diyakinkan kepada orang tua, bahwasanya saya sebagai suami, insya Allah akan mampu merubahnya, atau saya sebagai seorang istri, insya Allah akan menutup kelemahan, kekurangan calon suami saya ini. Ya. Harus kita beri apa namanya keyakinan-keyakinan. Ya, kepada orang tua ya, Sehingga kita jelas ya Ketidaksetujuan orang tua itu Benar-benar beralasan Kalau tidak setujunya karena syari ya, Itu lain permasalahan ya, Lain permasalahan Saya nggak suka calon mantuku Suka mabuk-mabukan Nah itu memang syari Dan kita harus mentaatinya Kepada orang tua Tetapi ketika permasalahan yang tidak atau yang dijadikan ketidaksetujuan orang tua itu adalah hal-hal yang masih bisa untuk kita diskusikan, untuk bisa kita komunikasikan, untuk bisa kita ajak bicara orang tua. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya ini? Ya, mengatasi masalahnya ini kalau sampai kemudian kita setuju, maka tidak ada tidak ada salahnya kemudian kita meyakinkan orang tua bahwasanya masalah yang ibu atau bapak angkat ini bisa kita atasi nanti. Ya, jadi, tekankan dulu Apa yang membuat Bapak Ibu tidak setuju ya. Kalau itu sifatnya syar'i ya, Kita birul waliden ya, Berbuat baik Itu adalah bahagian daripada Ketaatan kita kepada Ayah Ibu Tetapi kalau hal itu adalah sifatnya Hal-hal yang sifatnya tobi'iyah ya, Ataupun sifatnya itu memang kekurangan-kekurangan Yang kekurangan itu bisa di cover Ditutup dengan apa? Dengan pembelajaran berikutnya ya, Dengan sistem pembelajaran Seperti masak dan lain sebagainya Itu adalah proses pembelajaran Insya Allah bisa ya. Selama ada minat ya, Akan bisa dengan sendirinya Maka hal-hal yang demikian akan bisa ter teratasi. Nah ini yang perlu diperhatikan Jadi apa sebab orang tua tidak setuju Kemudian kalau diketahui Bagaimana kita mengatasi ya, Sebab ya, Sebab Dari ketidaksetujuan ini, ya, masih bisa dinego, masih bisa kita adakan pembicaraan, itu yang terpenting. Jadi intinya apa masalahnya? Kemudian komunikasikan masalah yang ada itu dengan orang tua, sehingga orang tua merasa yakin begitu. Ya. Satu contoh kasus ada seorang, ya minta pendapat, minta saran, saya ingin menikah. Tapi orang tua saya tidak setuju kalau istri saya itu bercadar. Terus akhirnya minta supaya ada ustadz yang menjelaskan kepada orang tua. Saya katakan, ya permasalahannya lebih bagus bukan dengan bahasa lisan untuk meyakinkan orang tua. Kenapa? Mungkin orang tua dipengaruhi oleh berbagai opini di media. Seakan-akan kalau yang cadaran istrinya teroris. Seakan-akan kalau yang cadaran kemudian nanti tingkah lakunya kaku-kaku ya rigid dan seterusnya seakan-akan nanti yang cadaran sulit bergaul dengan masyarakat dan seterusnya oleh karena itu solusinya tidak usah dengan lisan lebih baik dengan bahasa perbuatan ya bahasa perbuatan ya bahasa perbuatan ya kadang dan seringkali Ini lebih ampuh daripada bahasa lisan, bahasa amalia lebih ampuh daripada bahasa lisan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh keteladanan itu lebih ampuh daripada sekedar bicara saja. Akhirnya disarankan kalau nanti ibunya datang ke sini, ya, diajak juga ke majelis akhwat yang di situ banyak memakai sadar pilih akhwat-akhwat yang bisa berkomunikasi. Ya, cari informasi akhwat ini yang bisa ngobrol, akhwat ini yang bisa bertutur kata, ya. Memang watak watak seseorang kan ada yang familiar, ada yang mungkin dia pendiam, itu adalah watak manusia. Ya, nah cari yang familiar ini. Ya, ketika dia ibunya datang kemudian dikenalkan, ya, dikenalkan dengan pengajian di situ Umahat. yang juga mungkin banyak bercadar, ternyata setelah berbicara Ternyata setelah ngobrol-ngobrol kok tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang ini artinya komunikasi lancar. Tidak ada kekakuan, tidak ada yang lain-lainnya. Nah, setelah setelah ternyata banyak ngobrol, banyak tukar pandangan dengan mereka yang katanya bercadar ini begini-begini sehingga opini buruk itu terhapus ya. Keluar dari sini minta pendapatnya gimana? Ya bagus bahagus, tidak ada masalah. Nah, sudah menang kita. Ya, itu. artinya waktu yang ada, kenyataan yang ada itu bisa memupus, ya, memupus yang gambaran-gambaran yang seram, ya, gambaran-gambaran yang menyeramkan. Ya, orang awam melihat wanita cadar kan menyeramkan, ya, menyeramkan sekali. Ya, apalagi hitam-hitam dan seterusnya. Ya, nah, hal-hal yang demikian ini harus dipupus dengan bahasa-bahasa komunikasi yang bagus gitu. Ya. sering saya katakan, ya, kalau ahwat-ahwat yang bercadar, kalau ada misalnya apa namanya ibu-ibu ya, yang datang beri salam. selamat di situ tidak ada laki-laki jenabiah, laki-laki yang memang bukan mahromnya di situ, ya dibuka saja cadarnya, jangan ngobrol masih ditutupi terus. Nah, biar kelihatan senyumnya berkembang biar kelihatan bahwasannya wanita yang bercadar itu ramah biar kelihatan bahwasannya wanita yang bercadar itu berbudi bahasa yang halus dan seterusnya ya, apalagi orang Bandung kan bahasanya bagus gitu nah, jadi itu tunjukkan sehingga kesan angker kesan seram ya itu kemudian luntur dengan adanya perilaku perilaku keteladanan keteladanan kemudian sikap sikap yang mengarah kepada hal hal yang demikian itu itulah barangkali yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kurang lebihnya iya kurang lebihnya saya sampaikan kian adanya atas segala kekurangan, kehilafan yang saya sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan-kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau ada kebenaran maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa alaikum ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.